Assalamualaikum sudalun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 12 Agustus 2016, dibacakan Ardiansyah. Petir dan angin kencang, renggut 3 nyawa di Aceh Utara. Kebakaran dan puting beliung landa Aceh Singkil. Batas akhir permohonan tak amnesti hingga akhir Maret 2017. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aja Tenggara, Radio Situ 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram FM. Sudarlun hujan teras dan angin kencang disertai petir yang melanda kawasan Aceh Utara merenggut tiga korban jiwa. Nurleli, 36 tahun, asal desa kilometer 6 kecamatan Simpang, Kramat dan Hamid, 53 tahun, warga desa Serba Jaman, kecamatan Tanah Luas, tewas di Sambar Petir. Sementara Abdusaman, 60 tahun, warga desa Bukit Bate Badan kecamatan Tanah Jambu Ayi tewas tertimpa dahan pohon durian yang diterpa angin kencang. Informasi yang dihimpun peristiwa yang merenggut nyawa Nurleli warga Simpang Kramat terjadi Rabu sore. Ketika itu korban keluar dari rumah untuk mengambil air di sumur yang berada sekitar 50 meter dari rumahnya. Tiba-tiba suara petir menggelegar dan menyambar korban. Akibatnya korban langsung tersungkur dan dipastikan meninggal dunia. Dalam waktu hampir bersamaan petir juga menyambar hamid yang sedang memanen padi di areal sawah desa Ujung Baru, Kecamatan Tanah Luas. Beberapa saat kemudian korban tersungkur ke tanah seiring dengan petir yang kembali menyambar. Warga berusaha memberikan pertolongan, namun korban meninggal saat dilarikan ke Puskesmas Tanah Luas. Sementara peristiwa angin kencang yang merenggut nyawa Abdul Saman warga desa Bukit Batibadan kecamatan Tanah Jambuaye terjadi saat korban dalam perjalanan pulang dari kebun yang berada tak jauh dari rumahnya. Korban tertimpa dahan pohon durian berukuran besar saat berteduh di bawah pohon. Korban meninggal karena mengalami luka parah. Sudarlun Badriah, 22 tahun, ibu rumah tangga asal Gampung Aluimirah, kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, tewas tersambar petir Rabu Suri. Korban disambar petir saat berada di sawah di desa setempat. Kapolsek Pante Bidari, Ibtu Zainir, mengatakan saat kejadian kawasan Aceh Timur sedang dilanda hujan deras. Ketika itu korban yang duduk di depan rumah bersama suami dan mertuanya beranjak pergi ke sawah yang berjarak 200 meter dari rumah. Korban pergi ke sawah bermaksud mencari rumput sebagai pakan ternak. Namun naas tiba di areal persawahan, tiba-tiba suara petir menggelegar dan menyambar korban. Akibatnya korban meninggal di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian warga membawa jenazah korban ke puskesmas Pantepidari. Setelah itu jenazah dibawa pulang ke kampung asalnya di Kecamatan Madat Aceh Timur untuk dikebumikan. Zarlun musibah kebakaran dan bencana Puting Beliung melanda penduduk dua desa di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Kamis kemarin. Kebakaran menghanguskan dua rumah di desa Pertampakan. Sedangkan Puting Beliung merusak tiga rumah di desa Gunung Lagan. Informasi yang dihimpun kebakaran rumah terjadi Kamis dini hari di desa Pertampakan menyebabkan dua rumah ludes di si jago Merah serta dua lainnya rusak berat. Rumah yang terbakar milik keluarga Sabri Ismail, Puka dan Ma'ah Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun kebakaran membuat 16 jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara mereka menumpang di rumah tetangga serta keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam turun ke lokasi. Sementara itu terjangan puting beliung kamis pagi mengakibatkan tiga rumah warga desa gunung lagan rusak. Umumnya kerusakan terjadi pada bagian atap yang diterbangkan angin. Masing-masing rumah milik Dahlil, milik Kuatno, dan milik Hujaini Malau. Terpahan angin puting beliung berlangsung singkat namun dahsyat. Selain merusak rumah warga, terjangan angin juga menumbangkan dua batang pohon di desa Gunung Lagan. Salah satunya mengenai kabel listrik hingga terjadi pemadaman listrik. Sudarlun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwildih JPAC meminta masyarakat segera mengajukan permohonan pengampunan pajak atau TAK Amnesti agar diproses karena batas akhir pengajuan hingga 31 Maret 2017. Jika hingga batas waktu tersebut belum mengajukan, maka pemerintah akan memberlakukan sanksi sebesar 200 persen. Kepala Kanwil DJPAC Aim Nur Salim Saleh mengatakan pengampunan pajak merupakan program pemerintah untuk menghapus pajak yang seharusnya terhutang oleh wajib pajak guna menambah pendapatan pajak, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Dengan taks amnesti ini, masyarakat diajak membawa pulang harta yang selama ini tersimpan di luar negeri ke Indonesia, serta mengungkapkan harta yang selama ini belum dilaporkan. Nur Salim mengatakan, dengan mengajukan taks amnesti, maka wajib pajak akan mendapat penghapusan pajak terutang dan sanksi. Selain itu, wajib pajak yang saat ini menjalankan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pidana pajak, maka kasus itu dapat langsung dihentikan apabila yang bersangkutan mengajukan taks amnesti. Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan tak, amnesti tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tapi kebijakan itu akan mendorong bangkitnya investasi dan ekonomi masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti, Seranti FM. Sudarlun PT Royal Lidah Utama dan PT Jufandi Jaya Roya Group sebagai pemilik lahan buku. Blok Siwah 8, Blang Nisam, Kecamatan Indramak, Muace Timur, kini tinggal menunggu izin dari SKK Migas untuk melakukan proses eksploitasi dan pengolahan minyak dan gas yang berada di areal seluas 16 hektar tersebut. Direktur Komisaris PT Jufan di Jaya Roya Grup, Junaidah Hashim, mengatakan di Blok Siwah 8 terdapat 9 sumur gas. Hasil pendataan konsultan, sumurgas itu mampu menghasilkan 91.800 mm per hari dengan kondesat 2.800 MOBD. Selain itu, terdapat 22 sumur minyak yang siap dieksploitasi. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan eksploitasi mulai persiapan administrasi hingga dukungan. Untuk administrasi, pihaknya telah mengajukan permohonan izin ke SKK Migas 18 April 2016. Diperkirakan dalam waktu dekat izinnya akan dikeluarkan. Selain itu, pihaknya juga telah mencari dukungan dari berbagai kalangan baik ulama, masyarakat, pemerintah daerah, dan semua lapisan masyarakat. Bahkan hingga saat ini sudah banyak investor yang menyatakan ingin ikut serta dalam proses eksploitasi Blok Siwa 8, baik dari dalam maupun luar negeri. Darlun, kawanan gajah liar berjumlah 17 ekor merusak tanaman padi di areal persawahan di Lereng Gunung Gampung Turucut, Kecamatan Manepidi Hewan dilindungi negara itu telah 15 hari mengobrak abrik tanaman padi milik warga. Mukim Lutung, Kecamatan Mane, Sulaiman mengatakan 17 ekor gajah telah 15 hari merusak tanaman padi warga di Gampung Turucut. Tanaman padi yang dirusak gajah masing-masing milik Amin Yusuf dan Miswar. Warga telah berusaha mengusir hewan berbadan besar itu menggunakan mercon. Namun kawanan gajah liat tetap belum beranjak dari lokasi. Bahkan kini kawanan gajah yang berjumlah 17 ekor itu telah memisahkan diri menjadi 4 gerombolan. Sehingga setiap saat kawanan gajah turun merusak tanaman padi secara bergantian. Sulaiman menambahkan jika kawanan gajah ini tidak segera digiring ke habitatnya dikhawatirkan kawanan gajah akan menyerang pemukiman penduduk. Sebab letak lokasi gajah dengan rumah penduduk di desa itu hanya terpaut 1 km. Sederlun Kubu Persada Blampidi secara mengejutkan menahan imbang Persidi-ID Dengan skor 2-2 di lapangan sintetis kompleks Stadion Harapan Bangsa Lungraya Banda Aceh kamis petang. Kedua tim bertarung dalam lanjutan kompetisi PSSI Suratin Cup tahun 2016. Dalam pertandingan kemarin, serangan gencar awak Persidi akhirnya mampu membuka gol perdana melalui hentakan Meldi Rinaldi di menit ke-6. Gol cepat ini mengejutkan pemain Persada. Mereka berusaha membalas demi mengejar ketinggalan. Di menit 24, Persidi kembali mencetak gol kedua melalui hentakan Meldi Rinaldi. Ternyata di luar dugaan, para pemain Persada bangkit dari keterpurukan. Mereka sukses memperkecil ketinggalan setelah mudasir membobol gawang Persidi. Skor 2-1 tak berubah hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, pemain persidi berusaha memperkuat lini belakang untuk menjaga keunggulan. Ternyata tiga menit setelah jeda, para pemain persada mampu menyamakan kedudukan melalui gol mudasir. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta hingga skor 2-2 pun bertahan hingga pertandingan berakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Pemais, berita pagi edisi Jumat 12 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambi.fm.com. Follow juga Twitter at Serambi FM. Sudarlun, wassalam.